Hai guys, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Hah? Hah? Ini sudah memberi makan anta 2000 cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Rara. Om mau pergi dulu ya. Iya, Uma. Fi amanillah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh nanti bisa ditabung, oke oma? Nusa kan kerjain semuanya. Iya hadiahnya buat Nusa, enak aja. Rara kan juga mau <laughs> dapat hadiah. Eh, eh, eh, eh, eh, dengar ya, tugasnya dibagi dua dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain nyapu kamar, ngapel, sama sepuluh lama deh. Berarti Nusa dapat 20 ribu. Asek! Ih, enggak tahu mah, kan kerjaannya harus dibagi dua. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2 ribu, cici piring 2 ribu, buang sampah, kasih makan anta Jadi berapa, ya? Jadi 8 ribu. Kan lumayan, Ra. Iya. Tapi kan banyak kan kanusa curang. Oke. Biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi dua. Gimana? Setuju! <tuh> nah, -na -na -na.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 Astaghfirullah. Benar juga kamu, Ra. Oh, ngerjain ini semua. Sendirian. Assalamualaikum. Ooh. Uh. Eh. Apa ini? Loh. Kok gra? Usah, Rara Uma Sudah selesai semua tugasnya Udah dong, Uma Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya gak mau dapat hadiah Mau Ih, eh, enggak jadi deh Pokoknya, semuanya gratis buat Uma Masya Allah Uma, makin sayang Bang sama kalian. I love you Ma. I love you Rara. I love you Sa.